<coughs> Bismillah al-Rahman <coughs> Alhamdulillah, hamdan kasiran taiban mubarakan fi. Kama yipbo Rabbu nawa Wa ashhadu ala illa illallah wabdahu la sharikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulu ama bagh. <coughs> Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab al-fiqhul muyassar Fi do'il kitabi wa sunnah Pembahasan kitabu siyam Pada pertemuan yang terakhir kita masuk pada masalah yang kedua dari bab yang kedua. Masalah yang kedua tentang mufattiratus shaim, pembatal-pembatal puasa. Telah kita sebutkan pembatal yang pertama dari pembatal-pembatal puasa adalah al-aklu wa syurubu amdan Makan dan minum secara sengaja <coughs> Ama Begair amd Adapun Jika dilakukan tanpa sengaja Fala Yubtilus siyam Maka tidak membatalkan puasa <coughs> Kemudian pembatal kedua dari pembatal-pembatal puasa adalah al-jima'. Ah. <tuh> <tuh> iya batulus siyamu bil-jima'. Ah. Puasa akan batal dengan sebab jima'. Ah. Melakukan hubungan intim. Faman jama'a wa huwa sha'imun batala siyamu. Barang siapa yang melakukan jima dalam keadaan puasa maka batal puasanya. Wa 'alaihi at wal istighfar dan wajib baginya untuk bertaubat kepada Allah dan istighfar mohon ampun kepada Allah. Wa qada'ul yaum wal qada'ul yaum allazi jama'a dan dia wajib untuk mengqada hari yang di dalamnya dia melakukan jima Artinya dia wajib mengkodok Hari Itu Wa alaihima al-kodok ikafaroh Dan Di samping membayar kodok Mengkodok puasanya tersebut Juga wajib membayar Kafaroh Wahyait koroqobatin. Apakah farrahnya? Yaitu membebaskan budak. Failam yajudsiam sholmasyahro ini muttabiain. Dan kalau tidak bisa membebaskan budak. Maka wajib baginya untuk berpuasa dua bulan secara berturut-turut. Fainlam yastati atau amasitina miskinan dan kalau puasa dua bulan berturut-turut juga tidak bisa, maka pilihan yang ketiga, yaitu memberi makan 60 orang miskin. Ini hukum tentang orang yang jima di siang Ramadan Hukumnya membatalkan puasa Dan wajib baginya untuk bertaubat dan istighfar Karena ini perbuatan yang haram Jima di siang Ramadan, hukumnya haram Wajib dia bertaubat Kemudian dikatakan di sini juga wajib mengkodok hari itu, hari yang dia melakukan jima padanya. Masalah mengkodok hari yang dia batal puasanya pada hari itu karena jima, ini pendapatnya jumhur, mayoritas para ulama. Dan di sana ada pendapat lain yang mengatakan tidak perlu mengkodok, tidak perlu mengkodok, cukup membayar kafarah dan tidak perlu mengkodok puasanya. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang akan kita baca nanti, hadis orang yang laporan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya dia telah melakukan jima di siang Ramadan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan kepada orang tersebut untuk mengkodok puasanya. Beliau hanya mengatakan, apakah kau mampu membebaskan budak? Enggak ya Rasulullah. Apakah engkau mampu dua puasa dua bulan berturut-turut? Tidak ya Rasulullah. Maka yang ketiga. Apakah engkau bisa memberi makan kepada nampur orang miskin? Juga tidak bisa. Nanti akan akan kita baca hadisnya. Di dalam hadis tersebut beliau tidak memerintahkan untuk membayar kodok. <tuh> Sehingga sebagian para ulama berpendapat tidak wajib mengkodok. Tidak perlu mengkodok. Hari yang rusak puasanya ketika itu karena jima, tetapi wajib bayar kafar, wajib bertaubat dan bayar kafar saja. Karena kewajiban mengkodok perlu kepada dalil yang na'am syarh yang jelas. Sedangkan dalam hadis tersebut tidak ada perintah untuk mengkodok puasa orang yang jima di siang Ramadan tersebut. <tuh> dan ini pendapat yang dirujukkan oleh Syekh Mokbil. Al-Wadi'i Rahimahullahu ta'ala <coughs> Kemudian tentang Pembayaran kafar oh. Membebaskan budak Atau Puasa dua bulan berturut-turut Atau Memberimakan 60 orang miskin Ini harus dilakukan dengan tertib Artinya Tidak boleh memilih salah satunya Karena ini bukan pilihan Harus memilih salah satu tidak Tetapi apa Harus dan wajib melakukan yang pertama dulu Membebaskan budak Kalau dia tidak mampu baru Pilihan yang kedua dia ya, puasa dua bulan berturut-turut nah, Kalau ternyata ini juga tidak mampu Baru ya boleh yang ketiga Artinya Kalau mampu yang pertama ya, Tidak boleh melakukan Pilihan yang ketiga atau yang kedua nah, Harus tertib. Membebaskan budak Kalau mampu Kalau tidak mampu Maka yang kedua Puasa dua bulan berturut-turut kalau, kalau tidak mampu maka yang ketiga Memberi makan 60 orang miskin <tuh> Lahadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dail ini adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata: Bayi nama-nah nujulusun ingda Nabi saw. Idjah ahurojulun. Ketika kami duduk duduk bersama Rasulullah saw, maka tiba-tiba datang seseorang. Fakola ya Rasulullah. Maka Rasulullah saw beliau Orang ini bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halak tu, aku binasa, yaitu telah melakukan perkara yang haram, jima di siang Ramadan halak tu ya Rasulullah, faqala. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya Malak, ada apa denganmu? Bilang saya binasa. Kalau maka orang tadi menjawab, waktu alam roadi wa anasoin. Aku melakukan jima dengan istriku dalam keadaan aku sedang puasa. Fakalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hal Tajid roqobat untuk Apakah engkau bisa membebaskan budak Apakah engkau memiliki budak yang bisa dibebaskan Perhatikan ini langsung yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang ini Apakah engkau mampu membebaskan budak Qala maka orang tadi mengatakan la Tidak ya Rasulullah Qaalah hal takstatiq antasum ashara ini muttabi'in. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pilihan yang kedua. Apakah engkau mampu untuk berpuasa dua bulan berturut-turut? Qaulallah. Maka orang tadi berkata juga, lah, tidak. Ya Rasulullah tidak mampu. Jangankan dua bulan berturut-turut. Yang sebulan aja dia sudah bolong. Ya tidak mampu. Qalala. <tuh> tidak ya Rasulullah. Qala maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pilihan yang ketiga. Ketika yang kedua juga tidak mampu. Hal tajidu it'ama sittina miskinan? Apakah engkau mampu memberikan makan kepada 60 orang miskin? Qalala. Dia menjawab tidak bisa juga ya Rasulullah. Nah, tiga pilihan atau tiga kafaroh yang disampaikan kepadanya tidak ada yang mampu untuk dilakukan. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak setelah itu marah-marah ya, atau jengkel kepada orang ini ya, yang telah melakukan pelanggaran ya, kemaksiatan kemudian ketika disampaikan hukumannya dia juga tidak mampu untuk menjalani hukuman tersebut ya. <tuh> nah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau fakkanan Nabiu Sallallahu Alaihi Wasallam beliau diam sebagaimana nahnu ala dzalik dan ketika kondisinya seperti itu uti nabi sallallahu alaihi wasallam bi tiba-tiba nabi SAW diberikan tamr kurma kering sekeranjang wal al miqtal araq itu kayak takaran <tuh> Beliau sallallahu alaihi wasallam diberikan kurma kering atau tamer ya. Nah, sekeranjang atau setakaran ya. seember mungkin. Qala ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Aina sa'il?" Mana orang yang bertanya tadi? Ya. Fakola Faqala ana, orang tadi masih di situ ternyata. Dan menjawab, "Ana, saya ya Rasulullah." All Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda khudh hadza fataṣaddaq bih Ambilah ini dan bersodakahlah dengannya Faqala rajul maka orang tadi berkata A'ala afqar minni ya Rasulullah Apakah aku bersedekah kepada orang yang lebih fakir dari saya ya Rasulullah Wa wallahi mabayna la baita la la bait la bataiha yuridu al harratain ahli bayti. Apakah aku bersedekah kepada orang yang lebih fakir dari aku ya Rasulullah Demi Allah tidaklah diantara dua Harroh ini ya. Dua lembah atau dua padang ini Yaitu penduduk Madinah Atau penduduk kampung orang ini ya. Tidak ada keluarga yang lebih fakir ya. Dari aku Atau daripada keluargaku Artinya dia yang paling fakir dia yang paling miskin ya. di tempat tinggalnya Maka fadhahika Nabi sallallahu alaihi wasallam hatabadat anyabu melihat jawaban orang tadi ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa sampai terlihat gigi taringnya Suma kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ahim hu ahlak Kemudian, beliau mengatakan, kalau begitu berilah makan kepada keluargamu. Hadis sahih dalam sahih Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini, tidak disebutkan adanya kodoh. Tidak ada perintah dalam hadis ini, kamu bayar kodoh. Tidak, tetapi kamu bayar kafarah. Apakah farohnya membebaskan budak? Ketika tidak mampu, maka puasa dua bulan berturut-turut. Juga ketika tidak mampu, maka memberi makan kepada enam puluh orang miskin. Tetapi juga tidak mampu, ya? Fattakul Allah, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Orang ini ketika mengatakan tidak mampu untuk memberi makan 60 orang miskin, ya, Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam, kemudian beliau diberi hadiah tamar dan tamar itu diberikan kepada si miskin tadi. Beliau memerintahkan untuk disedekahkan kepada Orang lain pada orang fakir, orang miskin, tetapi ternyata tidak ada orang yang lebih fakir di tempat tinggalnya kecuali keluarga orang tersebut. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, <tuh> atimhu ahlak. Kalau begitu beri makan keluargamu. Dan sebagian para ulama alaihi merahmatullah. menyatakan Ketika tidak mampu memberi makan kepada 60 orang miskin Maka masih ada tanggungan Bagi orang ini ya, Sampai dia mendapatkan kemudahan Artinya sekarang mungkin dia miskin ya. <tuh> Namun ketika suatu saat ya, Entah tahun depan Atau dua tahun berikutnya Atau seterusnya Ternyata dia punya Uang, punya kemampuan ya, Yang cukup Untuk memberi makan kepada 60 orang miskin <tuh> Maka ketika memiliki kemampuan Untuk mem memberi makan kepada 60 orang miskin Ketika itu juga Wajib baginya untuk Memberi makan kepada 60 orang miskin Artinya apa? Tidak gugur kewajiban tadi Tidak gugur kewajiban tersebut Sampai dia Ada kemudahan Sampai ada kemudahan baginya Kecuali kalau sampai oh, Meninggalnya Sama sekali tidak pernah diberi kemudahan harta Sama sekali Tidak pernah Memiliki kemampuan Untuk memberikan makan kepada 60 orang miskin dan juga sama sekali tidak bisa puasa dua bulan berurut-urut, ya. apalagi membasarkan budak sampai dia meninggal maka apa? Nam, tidak ada kewajiban apapun atasnya. La yu kalifullahu nassan il Allah tidak membebankan kepada suatu jiwa sesuatu yang uh, nam tidak mampu untuk dia pikul. Ya. Allah hanya membebankan sesuai dengan Usaha sesuai dengan kemampuannya <tuh> Dalam hadis ini juga Terdapat faedah Naam Bertanya Kepada orang yang berilmu fas'alu ahlaz-zikri in kuntum la ta'lamun tanyalah kepada ahluz-zikr jika kalian tidak tidak tahu orangnya datang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah halak dan dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwasanya dosa dan kemaksiatan itu akan membawa kepada kebinasaan sehingga dia mengatakan halak tu halak tu ya Rasulullah binasa saya binasa saya ya Rasulullah jadi ini para sahabat Nabi. Mereka menganggap dosa dan kemaksiatan akan membawa kebinasaan. Sehingga mereka ketakutan ya ketika melakukan dosa dan kemaksiatan. Nah, karena keimanan mereka yang tinggi. Sebagian kita kadang ya anggap remeh ya, santai. Dengan suatu kemaksiatan atau suatu pelanggaran atau perkara yang haram. Perhatikan seorang sahabat, ketika melakukan pelanggaran dia mengatakan halak tu, halak tu. Takut. Kemudian bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam hadis ini juga terdapat. Faidah husnul kholqin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagusnya akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak marah kepada orang ini. Bahkan ketika beliau diberi tamer, malah beliau ngasih kepada orang tersebut. Kemudian juga terdapat faedah dari hadis ini. Bolehnya tertawa sampai terlihat gigi taringnya. Nabi sallallahu alaihi pernah tertawa sampai terlihat gigi gigi taringnya. Kemudian tentang membayar kafarah Puasa dua bulan berturut-turut, artinya kalau seandainya terputus ya, selama dua bulan ini ya, menjalani puasa dua bulan berturut-turut, tetapi terputus di pertengahan jalan. Wajibah aleihil isti'naf maka wajib baginya mengulangi dari awal. Ini makna muttabi'ain berturut-turut, enggak boleh terputus. Illa kecuali ya, suatu uzur, ya, suatu uzur yang namp tidak bisa dihindari. Apa? Haid. Wanita misalkan haid mesti setiap bulan dia melakukan atau uh, mengalami haid. Maka wanita yang mengalami hayat, walaupun terputus berturut-turutnya ini, ini naam tidak berpengaruh. Artinya tidak harus mengulang dari awal. Tetapi apa? Ketika dia suci, langsung melanjutkan. Ketika dia suci, langsung, langsung lanjut. atau nifas ya. atau yang lainnya dari uzur-uzur yang syar'i maka yang seperti ini tidak memutus uh, tidak, tidak memutus berturut-turut ya. dengan syarat dia langsung melanjutkan ketika hilang uzur tersebut kemudian terkait dengan memberi makan kepada 60 orang miskin Maka boleh satu orang miskin dikasih makan selama 60 hari. Setara miskin kasih 60 hari. Selama 60 hari dikasih. Atau 6 nah, 10 orang miskin setiap harinya ngasih makan 10 orang miskin. 6 nah, selama berapa hari? 6 hari atau dalam sehari langsung 60 orang. Ya. Yang seperti ini diperbolehkan. Kemudian wafi ma'nal jima' inzalul mani ikhtiaran. Dan termasuk dari makna jima' Adalah inzalul mani ikhtiaran. Mengeluarkan mani dengan sengaja. Ima' dengan onani. Atau yang semisalnya dengan sengaja Fa iza anzala sawim muhtaran bi takbilin aw maka apabila seorang yang berpuasa mengeluarkan maninya dengan sengaja baik dengan mencium ya sengaja mencium istrinya misalkan sampai keluar maninya aw atau sengaja menyentuh atau meraba tubuh istrinya sampai keluar maninya atau atau dengan istimna ya. dengan cara istimna atau onani alghair ya. atau yang selain itu ya. dari cara mengeluarkan mani dengan sengaja fasada sawmuh maka puasanya rusak batal li an dzalika min syahwatil lati tunaqidus saum karena ini termasuk syahwat yang me apa yang tanakku dengan makna puasa yang bertentangan dengan makna puasa wa alaihi l dan wajib baginya untuk mengkodoh doun al dan tidak wajib membayar kafar hanya wajib membayar membayar kodoh. Karena kafarat tidak terikat kecuali dengan jimai fakat karena kafara itu tidak wajib kecuali karena sebab jima saja. Wajibnya kafarah hanya untuk jima. Li wurudi nas khassan bih karena nas datang secara khusus tentangnya. Karena nas datang khassan bih khusus untuk yang jima. Kafarah itu khusus yang jima di siang Ramadan. Adapun orang yang keluar maninya tanpa jima Maka tidak wajib membayar kafaroh Dan sebagian para ulama mengatakan wajib mengkodok puasanya Wajib mengkodok puasanya Dan juga wajib bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian ama itu nama soimu fathalem. Ada pun orang yang tidur, orang yang puasa dia tidur. Kemudian ketika tidur dia mengalami ihtilam, ya, mimpi indah, ya, sampai basah. Awan zala min goyri syahwatin. Atau keluar maninya tanpa syahwat, ya, tanpa syahwat. Kaman bihi marut. Aw kaman bihi marot atau Eh, seperti orang yang ada... Marot, ada penyakit. Orang yang sakit. Ada orang sakit, dia keluar maninya... Tanpa syahwat. Atau orang yang sangat... Uh, stres, ya. Bisa saja keluar maninya... Tanpa syahwat. Fala <tuh> Maka kondisi seperti ini... Walaupun dia keluar mani... Tapi bukan karena syahwat... Ya karena sakit atau karena yang lain atau karena mimpi, ya. yang seperti ini tidak membatalkan puasanya. Lea nahulah tiaroh lahufiralik karena dia tidak sengaja, ya. karena dia tidak sengaja melakukan hal tersebut. <tuh> kemudian apa hukumnya ketika jima di siang ramadan nah karena lupa karena karena lupa nah, sebagian mengat sebagian mengatakan nah, seperti ini nggak mungkin ya nah nggak mungkin terjadi ya. Tidak mungkin dua-duanya lupa gitu. Nah. Atau kecil kemungkinan Kedua-duanya lupa Sebagian yang lain mengatakan mungkin saja ya. Nah, Terjadi yang demikian Suami istri kedua-duanya lupa nah, Wallah alam apa sebabnya Kedua-duanya bisa lupa ya. Al-Muhim jika terjadi yang seperti ini Benar ya Benar ini Bukan pura-pura lupa bukan. Benar lupa kedua-duanya Maka tidak ada Dosa atas keduanya ya. Tidak ada Kewajiban kapfaroh Atas keduanya Tidak ada kewajiban kapfaroh Atas keduanya Sama dengan orang yang tadi Makan minum secara Tidak sengaja nah. Puasanya sah dan dilanjutkan Nah Namun ketika dia ingat di tengah-tengah e, aksinya ya, maka wajib ya, untuk berhenti nggak nah, boleh nanggung misalkan ya, nah atau pura-pura lupa ya. jika demikian maka wajib bayar kafar ya, kalau dia meneruskan ketika dia sudah ingat dia meneruskan ketika sudah ingat maka wajib bayar kafarah dan dia berdosa dan wajib bertaubat. Nah. Kemudian bagaimana dengan kondisi wanita yang atau istri yang dipaksa? Istrinya enggak mau, ya. Dipaksa. Apakah Istri yang dipaksa ini Juga wajib bayar kefaroh ya. <tuh> Ada Adapun jika wanita dipaksa <tuh> Sama suaminya sedangkan Dia tidak mau Atau enggan ya, Tetapi suaminya memaksa Maka tidak wajib bagi wanita ini Untuk membayar kefaroh Tidak wajib untuk membayar Kaffar Sehingga hanya suaminya saja yang membayar kaffar Adapun jika Kedua-duanya Suka sama suka ya, enggak ada yang dipaksa nah, Kedua-duanya mau Maka kedua-duanya Bayar kaffar Kedua-duanya bayar kaffar <tuh> Ini yang dirojikan oleh Syekh bin Baz Dan Syekh Muhammad bin Salat Rahimahullahu ta'ala Kemudian jika jima yang dilakukan di siang Ramadan tersebut berkali-kali Pagi, siang, sore misalkan Tiga kali misalkan Apakah dia wajib membayar kafarah tiga kali juga? Baib nah, al-Zahir eh, hanya wajib membayar sekali Nah, Hanya wajib membayar sekali kafarah Membebaskan budak kalau tidak mampu maka dia puasa dua bulan berturut-turut, kalau tidak mampu maka memberi makan kepada 60 orang miskin kecuali jika setelah dia melakukan jima di siang Ramadan, langsung bayar kafaro misalkan nih jima, kemudian setelah jima, e, tahu hukumnya ternyata harus bayar kafaro, dia langsung bebaskan budak langsung, budak saya bebas atau dia beli budak kemudian dibebaskan. Setelah membebaskan budak, ini masih siang ini. Setelah membebaskan budak, melakukan lagi. Maka yang seperti ini kondisinya wajib bayar kafaroh lagi. Wajib bayar kafaroh lagi. Baik. Dan kalau ternyata habis bayar kafaroh... Misalkan langsung dia membebaskan budak lagi, ya sudah dua budak ini sehari dibebaskan. Ternyata terjatuh lagi, ya mungkin pengantin baru atau yang semisalnya. <tuh> Maka ketika itu juga dia wajib lagi bayar ke Fara. <tuh> Adapun ketika eh, naam belum sempat bayar kafaroh Kemudian melakukan lagi ya, Dan melakukan lagi maka Nah <coughs> hanya eh, Sekali bayar kafarohnya dan sebagian para ulama yang lain ada juga yang berpendapat hanya satu kafar sama saja dia jima kemudian bayar kafar kemudian jima lagi ya, maka hanya cukup satu kali kafaroh saja atau tadi ya, jima berapa kali belum sempat bayar kafar juga hanya satu kafar saja Almuhim ada perselisihan di antara para ulama tentang orang yang <coughs> jima kemudian bayar kafarah ke kemudian jima lagi Terus bagaimana jika seseorang sengaja berbuka dengan makan dan minum? Sengaja dia. Saya oh, sayang batal puasanya. Sengaja makan minum, batal. Selain itu jima. Apakah yang seperti ini juga wajib bayar kafarah? Ya. Nah. Jawabannya na'am, juga wajib bayar kafarah. Walaupun dia tadi sudah makan, sudah minum, sudah batal puasanya. Ya. Wajib bayar kafaroh. Ya. Karena jimat di siang Ramadan hukumnya tidak diperbolehkan. Ya. Kecuali orang yang telah berbuka dengan udur syar'i. Ya. Kecuali orang yang telah berbuka dengan udur syar'i. Nah. Seperti yang sudah kita contohkan. Dia safar. Di tengah-tengah safar dia berbuka, ya. Nah, sampai rumahnya masih siang, bertepatan dengan istrinya baru selesai suci dari haid. Ya. Maka dia berbukanya karena udur syar'i. Ya, seperti ini tidak mengapa. Tapi kalau tadi sengaja makan minum enggak ada udur syar'i, kemudian dia jima, mungkin hial mungkin akal-akalan lah supaya enggak bayar kafarah, buka dulu, makan dulu, ya. Ya, nah, yang seperti tetap wajib bayar kafar, tetap wajib bayar kafar, dan ini pendapatnya jumhur para ulama. <tuh> <tuh> baik selesai dari pembahasan eh <tuh> puasa yang kedua yaitu jima <tuh> <tuh> Jika ada seseorang di negeri yang dia tinggal tidak ada yang menjual budak akan Tetapi di negeri lain ada yang menjual budak Sedangkan biaya perjalanan pulang pergi ke negeri tersebut Ditambah harga budak sebesar harta benda yang dia miliki <tuh> Apakah orang tersebut dikategorikan sebagai orang yang mampu Membebaskan budak atau tidak wallahu alam masih ada budak sekarang ha wallahu alam apakah zaman sekarang masih ada budak Pertanyaan kedua ya. Untuk kafar yang urutan pertamanya adalah membebaskan budak. Apakah di zaman ini di dan di negeri ini Indonesia harus diusahakan dulu mencari budak untuk dibeli di negara lain atau mencukupkan dengan membayar kafar urutan berikutnya? Nah, Allah alam apakah zaman sekarang ada budak atau tidak? Ya? Dan tentunya susah nyarinya. Wassalamualaikum. Ya? Nah asum syahr ini muttatabi'in muttatabi'in maka puasa bulan berturut-turut wallahu a'lam bissawab subhanakallah bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik